Gue tanya dulu deh, bentar deh Yang anda saksikan di acara Inbox SCTV siapa? Yang anda saksikan di acara Daksat RCTI siapa? Yang anda saksikan di bukan empat mata uh, Tukul Arwana siapa? Tukul Arwana saja mengatakan dan menyambutkan inilah ratu pop dangdut koplo Jawa Timur Indonesia Tolong saya minta tolong kameramen di tengah ya agak ke tengah sedikit ya biar lebih nampak kebersamaannya oke okay. Sera mana suaramu, panggil sama-sama via sama, Sera. <tries> I'm Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ini masih suasana lebaran ya. Masih. Firmo ngucapin minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya ya. Alhamdulillah akhirnya Via bisa ketemu sama kalian semua yang ada di sini. Wes. Namanya Di Si.